وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وعنده مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها جوذهم بث من عُمَرِ جَالِمَ كثيرة ونساء واتقوا الله الذي تسألنا به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد wa in asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyarrul umur muhdatsatdha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar bapak ibu-ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal islam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus yaitu jalan siratul mustaqim dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan rida dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah. Dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah sunnahnya, sebagaimana pemahaman para salafus sahabe. Ma'asirul muslimin rahimakumullah. Kalau kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, terlebih. Kita kaum muslimin, lebih khusus kaum muslimin di Indonesia. Kalau kita mencoba untuk evaluasi kembali dan kita mencoba untuk menengok dari sisi historis. kalau kita berbicara dari sisi historis, sejarah Indonesia sangat dipenuhi oleh perjuangan kaum muslimin. Dan itu fakta sejarah. Tidak bisa dihapus. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah Indonesia, itu sangat dipenuhi oleh perjuangan kaum muslimin. Tapi ketika kita melihat realitas kaum muslimin, seringkali dimarjinalkan, seringkali dipinggirkan. Bahkan kaum muslimin lebih khusus di Indonesia Sepertinya tidak bisa bahkan tidak Belum mampu menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri Dan itu sebuah realitas Padahal Kalau kita lihat dari sisi kuantitas dibanding antara Indonesia dengan Pakistan dan beberapa negara-negara kawasan Timur Tengah, bahkan di seluruh dunia dalam lingkup global, ternyata umat Islam di Indonesia ini terbesar di seluruh dunia. Luar biasa. Dari sisi kuantitas. Data statistik beberapa tahun yang lalu, kurang lebih hampir 181 juta. Dibanding dengan Pakistan, itu 141 juta. Di Bangladesh, di beberapa kawasan di Turki, di Saudi, dan di beberapa kawasan-kawasan timur tengah Bahkan di seluruh dunia Ternyata umat Islam di Indonesia ini luar biasa Mayoritas Terbesar jumlah penduduk muslimnya Oleh karena itu Tidak aneh Kondisi Kalau kita lihat tadi Seringkali Sejarah ini diselubungi oleh khianat. Coba kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Pas kemerdekaan. 17 Agustus 1945. Kita lihat banyak tokoh-tokoh kaum muslimin, tokoh-tokoh ulama seluruh Indonesia. Mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Tapi malam hari setelah kemerdekaan Sudah terjadi pengkhianatan Ada ultimatum Dari kalangan Kristiani Selama Tujuh kata Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Tidak dihapus Kalangan kristiani akan melepaskan diri dari negara Republik Indonesia. Sehingga akhirnya keesokan hari setelah kemerdekaan, seluruh tokoh-tokoh ulama se-Indonesia istighfar. Astaghfirullahaladzim. Jadi malam malam setelah kemerdekaan, sudah terjadi pengkhianatan. Ini sejarah tidak bisa dihapus. Bahkan 1400 tahun yang lalu, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan warning kepada hamba-hambanya. Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 120 dan 217. Allah berfirman, bermaknaud bilahim nasaiyatan rodi. Walantardu'ankal yahudu wal nasara hatta ta'ttabiya millatam. Selamanya, kata Allah, al-Yahud wan nasara Yahudi dan Nasrani, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, kepada umat Islam ini. Hingga umat Islam ini, masuk ke dalam milah mereka, masuk ke dalam agama mereka, masuk ke dalam kebudayaan mereka. Walayadzalul naikahtilul nakum hatta yarudukum andini kum ini Mereka kata Allah al Yahud dan orang Nasrur orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah berhenti mengatur berbagai macam konspirasi, mengatur berbagai macam strategi untuk memerangi kaum Muslimin, untuk memurtadkan kaum Muslimin. Sampai tergambar dalam ayat itu, ingin sekali mereka mengembalikan umat Islam ini dari agamanya kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. 1.400 tahun yang lalu, Allah Subhanahu Wa Taala lewat Rasulnya sudah mengabarkan, sehingga tidak aneh kalau kita telisik dari sisi historis, dari sisi sejarah. Ketika umat Islam berjuang habis-habisan sampai berujung kepada kemerdekaan. Malam hari setelah merdeka, ada ultimatum dari kalangan Kristiani dan ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Selama tujuh kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak dihapus, kalangan Kristiani di Indonesia akan melepaskan diri dari Republik Indonesia ini. Luar biasa. Baru semalam merdeka Sudah terjadi pengkhianatan yang luar biasa Apa yang terjadi setelah pasca kemerdekaan Bukan umat islam yang menikmati kemerdekaan itu Tapi justru kalangan sekuler Bahkan kita lihat Soekarno Dia mengadopsi pemikiran Mustafa Kemal Atatuk. Dia adopsi pemikiran sekuler. Dia pisahkan agama dalam sistem kenegaraan. Mustafa Kemal Atatuk ini terkenal yaitu bapak sekulerisme Turki. Bahkan pada masa akhir Kekuasaan Soekarno, Soekarno terbius dengan pemikiran Karl Marx. Dia ini adalah anggota jaringan rahasia Illuminati, Freemasonry, Zionisme Yahudi. Dia digerakkan untuk mengusung program revolusi dunia. Sehingga akhirnya Soekarno menjadikan marxisme, dijadikan sebagai tameng untuk kekuasaannya. Dan akhirnya pada masa-masa akhir kekuasaan Soekarno, Soekarno menciptakan sebuah ideologi baru yaitu ideologi nasakom, nasionalis agama komunis. benar bapak-bapak ini yang sep, yang bapak-bapak yang sepoh ini ya. benar itu ya jadi masa-masa akhir Soekarno menciptakan sebuah ideologi baru yaitu Nasakom nasionalis agama komunis dan organisasi terbesar di Indonesia yang pertama kali menerima ideologi Nasakom nasionalis agama komunis adalah Nahdlatul ulama NU ini sejarah tidak bisa dihapus walaupun NU menerima ideologi ciptaan Soekarno nasakom nasionalis agama komunis masih banyak tokoh-tokoh ulama yang komit yang istiqomah terhadap adinul ad hak. Si akhirnya tokoh-tokoh ulama berkumpul di Palembang, tanggal 8 sampai 11 September 1957. Adapun beberapa putusan Mohtar tokoh-tokoh ulama, alim ulama seluruh Indonesia yang masih komit, yang pertama, ideologi komunisme kufur hukumnya. Haram bagi umat Islam untuk menganutnya. Bahkan dari putusan Muqtamar itu, umat Islam haram untuk memilih pemimpin atau pemerintahan yang berideologi komunisme. Bahkan, mereka yang menganut ideologi komunisme ini, Dihukumi oleh tokoh-tokoh ulama yang berkumpul di Palembang. Tanggal 8 sampai 11 September 1957. Dihukumi kafir. Bahkan tidak sah menikah-menikahkan secara Islam. Tidak ada waris mewarisi. Bahkan haram hukumnya penyelenggaraan jenazah dilakukan secara Islam. Bagi yang menganut ideologi komunisme Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Luar biasa Tegas Walaupun NU NO sudah menerima Ideologi ciptaan Soekarno Nasakom Tapi masih banyak tokoh-tokoh ulama Yang masih komit Sehingga putusan muktamar itu dikirim Lewat surat kawat ke beberapa pejabat-pejabat tinggi negara termasuk Presiden Soekarno. Apa yang terjadi? Pasca transisi, kita lihat abri dan umat Islam solid. Abri dan umat Islam solid untuk menghadapi musuh bersama yaitu komunisme. Tapi apa yang terjadi? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setelah selesai PR, ternyata umat Islam ini, waktu itu, seperti mobil mogok, umat Islam disuruh dorong mobil mogok ini. Setelah mobil berjalan, ditinggal. Itu kondisi real. Masa itu. Dan itu sejarah yang tidak bisa dihapus. Jadi umat Islam setelah bersama-sama menghadapi PR bersama, selesai umat Islam di Indonesia ditinggal. Ini realitas. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa itu bisa terjadi? Padahal umat Islam di Indonesia mayoritas bahkan sejarah perjuangan di Indonesia syarat dipenuhi oleh perjuangan kaum muslimin. Tapi kenapa umat Islam tidak bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri? Kenapa umat Islam tidak bisa menjadi objek? Tapi sering kali dijadikan objek. Persis seperti apa yang disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yusiku antada'h, alaikum al-ummamu min kulli ufukin." Hampir-hampir umat-umat kafir kata Rasulullah, mereka saling menyeru, mereka saling mengajak untuk menyerang kalian, untuk mengepung kalian, min kulli ufukin. Dari segala macam penjuru, dari segala macam arah, kamata'ah al aqllatu ala qas'atiha Rasulullah memberikan perumpamaan kamu seperti sebuah makanan di atas nampan jadi rebutan orang-orang yang lapar Para sahabat menanyakan pada Rasulullah Qul ya Rasulullah Amin min killaatin bina nahnu yawma idzin Wahai Rasulullah apakah posisi kami pada saat itu minoritas lah, bel antum yau maedin kathir. Bahkan kalian pada saat itu mayoritas, kalian pada saat itu jumlahnya banyak. Walakin kun, walakin nakom kutaun kagut Tapi kualitasmu seperti buih, kualitasmu seperti buih banjir. Tergantung kemana arah air mengalir. Kalau air mengalir ke utara kamu ikut ke utara. Kalau air mengalir ke selatan kamu ikut ke selatan. Nah kalau sudah kualitas umat Islam sudah seperti puih, Rasulullah mengingatkan, wa layan tazianna Allah fi suduri aduakum Sungguh kata Rasulullah, Allah subhanahu wa taala akan mencabut. Rasa takut dari hati-hati musuh-musuh kalian. Wa yakin divan Allah fi kulubi Dan sungguh kata Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan Al-Wahhān di dalam hati-hati kalian, di dalam dada-dada kalian. Ya Rasulullah, wa mal'wan. Sahabat menanyakan, wahai Rasulullah. Apa yang dimaksud Al-Wahan? Hubut dunia wa karhiatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Terlalu cinta dunia dan takut resiko perjuangan. Sehingga akhirnya apa? Masa-masa itu benar-benar masa-masa yang cukup surat. Saat-saat itu benar-benar dimanfaatkan oleh sebuah jaringan yang bernama Urdo Yesuit jaringan Urdo Yesuit ini didirikan oleh Ignatius de Loyola dia mengatasnamakan Amigus Enel Senor sahabat-sahabat di dalam Tuhan aktivitasnya sangat bernuansa politik moto jaringan rahasia Ordo Yesuit fit gold power iman, mas dan kekuasaan. Dan yang menopang gerakan Ordo Yesuit pakar-pakar sospol, kelompok clandestine, antropolog, budayawan, teolog, bahkan Gerakan Ordo Yesuit merambah sampai di kalangan pemerintahan, militer, pendidikan, di kampus-kampus, dan di beberapa lini. Jaringan Ordo Yesuit seringkali mengusung sebuah tema, yaitu teologi pembebasan. Ternyata jaringan Ordo Yesuit, ini merupakan jaringan dari gereja-gereja katolik. Dan yang cukup berperan aktif masa itu di Amerika Latin dan di Asia Tenggara. Dan yang terbesar adalah di Indonesia. Sebagaimana Jenderal Sumitro dalam bukunya dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kantip. Jenderal Sumitro membongkar jaringan Ordo Yesuit di Indonesia. Pertama kali. Didirikan di Muntilan, Jawa Tengah. Kemudian dia menyebar ke seluruh Jawa. Bahkan tiap-tiap kecamatan, Dia punya akses. Menurut Menteri Agama tahun 70-an, Yaitu Bapak Profesor Haji Muhammad Rosidi, Beliau memberikan informasi kepada umat Islam. Jaringan Ordo Yesuit, Dari jaringan-jaringan gereja-gereja katolik di Indonesia, Itu ada sebuah Ordo Yesuit, yang cukup militan Dia adalah pasukan rahasia paus Dan ini Masa itu sudah punya kurang lebih 200 Yang cukup militan Rata-rata inisialnya SJ Serikat j Sekarang Luar biasa Perkembangannya Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Benar-benar masa-masa transisi saat itu dimanfaatkan betul oleh jaringan Ordo JSWD. Dia tahu betul siapa yang sangat dekat sekali hubungannya dengan Soeharto. Dia lihat orang yang paling dekat sekali dengan Soeharto adalah Ali Murtopo. Sehingga akhirnya Ali Murtopo Direkrut oleh Peter Bucks. Ini tokoh Ordo Yesuit di Indonesia. Dia seorang pastor dari Belanda. Ali Mortopa direkrut tahun 1960. Direkrut dibina sejak tahun 1960 di Jalan Raden Saleh, Jakarta. Di tempat Peter Bucks. Dia adalah tokoh jaringan Ordo Yesuit Indonesia yang akhirnya berkembang-berkembang, dia punya lembaga ting tingnya CSIS. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masa-masa itu adalah masa-masa suram, yang dialami oleh kaum muslimin di Indonesia. Ali Murtopo, yang sangat anti terhadap Islam, anti terhadap umat Islam, mencoba melakukan rekayasa, Jebakan-jebakan intelijen Pertama Tahun 70 Ali Murtopo Mengangkat Nur Hasan Ubaidah Dari kediri Diangkat jadi imam Islam Jamaah Saat itu Ali Murtopo sudah Mencoba Untuk mengaplikasikan Paham-paham khawariz Mereka mudah sekali takfir mengkafirkan orang di luar jamaahnya hatta ibunya sendiri kalau bukan jamaahnya, kafir jadi Alimurtopo mengangkat Nur Hasan Ubaidah tujuannya adalah dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam yang sekarang Islam jamaah berubah jadi Lemkari, berubah jadi Darul Hadis berubah jadi terakhir jadi LDII. Ini tujuan awal Ali Murtopo mendirikan Islam jamaah yang berubah sekarang ini jadi LDII, tujuannya adalah dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua, tahun 1976 sampai tahun 1981, Ali Murtopo Mencoba untuk menciptakan sebuah jebakan terhadap kaum muslimin di Indonesia. Yaitu dimunculkan Komji. Komando Jihad. Ali Murtopo menerapkan teori pancing dan jaring. Jadi umat Islam direkrut. Dibina. Dikipasi. Kemudian dilibas. Berapa korban berjatuhan pada masa-masa itu. Ini masa-masa yang tragis. Padahal umat Islam mayoritas. Tapi sayang kualitasnya kualitas buih. Setelah itu tahun 81. Yang sebelumnya Ali Murtopo mengirimkan amran. Untuk disekolahkan di Libya. Sekolah teroris. Sepulang dari Libya. Ali Murtopo menciptakan jamaah Imran. Ditugaskan untuk pembajak pesawat Garuda DC-9 di Don Muang Thailand yang terkenal dengan peristiwa Waila. Saat itu sebenarnya yang berhak menyelesaikan kasus pembajakan pesawat itu adalah Jenderal M Yusuf. Karena beliau jadi pangap. Tapi apa yang terjadi? Padahal Bapak Jenderal M. Yusuf waktu itu akan mengirimkan Bapak Awaludin Jamin dari kepolisian. Karena kepolisian saat itu punya satuan anti-teror. Tapi apa yang terjadi? Dibongkar oleh Jenderal Sumitro dalam bukunya dari Pangdam Mulawarman hingga Pangkop Kamtib. Saat itu Ali Murtopo melakukan fit kompli. Yang dikirim justru L.B. Murdani dan Sintong Panjaitan. Ini adalah kader-kader Ordo Yesuit. Gerakan rahasia jaringan Ordo Yesuit. Dari jaringan Katolik. sehingga akhirnya terjadilah operasi flash flag. Yaitu sebuah operasi. Kalau itu sudah berlangsung. Akhirnya siapa yang dijadikan kambing hitam? Umat Islam. Inilah sebuah operasi intelijen. Yaitu operasi flash flag. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat. Kembali umat Islam disudutkan. Umat Islam dipojokkan. Umat Islam difetnah. Luar biasa jebakan-jebakan. Selesai itu, Ali Murtopo menciptakan menciptakan lagi Warman di Jawa Tengah. Ini operasi flash flag. Sehingga akhirnya umat Islam jadi korban fitnah. Kemudian Ali Murtopo menciptakan lagi kelompok-kelompok usrah di Jakarta. Kemudian selesai itu Ali Murtopo menciptakan yaitu sebuah peristiwa Tanjung Priok Hampir ratusan umat Islam dibantai. Dijebak Dikipasi kemudian dihabiskan hampir ratusan kita lihat ada yang dibuang di laut ada yang di, ditanam di pemakaman masal ratusan itu umat Islam jadi korban pembantaian kesadisan proyek Obsus Alimur Topok selesai itu peristiwa Horconing peristiwa Talangsari peristiwa pelarangan jilbab bagi mahasiswa, apa, mahasiswi, guru, pelajar. Selesai itu kebijakan ketat terhadap para khotib-khotib Jum'ah. Sehingga saat itu benar-benar khotib-khotib itu harus punya sin. Luar biasa. Ini adalah sebuah rekayasa intelijen yang diciptakan oleh Ali Murtopo yang dalam bukunya, dalam buku Jenderal Sumitro dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kantip. Jenderal Sumitro menyimpulkan. Ali Murtopo menggunakan teori pancing dan jaring. Yang itu digunakan untuk menyudutkan kaum muslimin di Indonesia. Sehingga akhirnya masa-masa itu masa-masa yang tragis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selesai itu kita lihat baru umat Islam merasakan jadi tuan rumah di rumahnya sendiri, baru bisa merasakan jadi tuan rumah di rumahnya sendiri itu pada masa pemerintahan Habibie. Pada masa pemerintahan Habibie, umat Islam baru bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Banyak sekali kita lihat pada masa pemerintahan Habibie Aspirasi-aspirasi umat Islam. Dan itu banyak dimunculkan di negeri Indonesia ini. Mulai dari rancangan undang-undang peradilan agama, perbankan syariah, silbabisasi. Bahkan di kalangan birokrasi dan militer itu di, dikenal dengan ijo, royo, royo. Itu pada masa Habibie. Tapi ternyata masanya tidak lama. Tidak lama itu. Umat Islam jadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Masanya tidak lama. Kalau tidak salah cuma 8 bulan. Tidak sampai satu tahun. Cuma 8 bulan. Kenapa? Waktu itu terjadi sebuah konspirasi. Yang dimotori oleh Jenderal L.B. Murdani. Dia adalah kader Ordo Yesuit. Dia adalah kader Ordo Yesuit. Setelah menggantikan tahun 83. Setelah menggantikan Jenderal M. Yusuf. Kita lihat kepemimpinan Jenderal LB Modani dikenal pada saat itu di tubuh ABRI terjadi restrukturisasi yang luar biasa. Banyak sekali kita lihat perwira-perwira muslim benar-benar benar-benar di, dihadang, dikat. Dan bahkan banyak di, pada struktur ABRI itu diisi oleh orang-orang Bani dan dari kalangan intelijen. Anak-anak buah Beni Murdani bahkan diinformasikan oleh Jenderal Sumitro pada saat rapat Kabinet Bidang Polkam Jaksa Agung Ali Said langsung dilarang oleh Jenderal L.B. B Modani untuk mengucapkan salam, tidak boleh salam dirubah harus dirubah selamat pagi sehingga akhirnya saat itu ada tokoh ulama Gus Dur berfatwa Kola Gustur, Assalamualaikum boleh diganti selamat pagi. Kola Gustur. Sehingga akhirnya Jenderal L.B. Murdani melakukan politik belah bambu. Satu diangkat, ulama-ulama yang lain diinjak. Dan itu terjadi pada masa-masa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jenderal L.B. Murdani melakukan ternyata kita lihat dia mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh elit dari kalangan nasionalis sekuler jaringan Ordo Jesuit, Kristiani Radikal bahkan ditopang oleh konglomerat-konglomerat Cina bahkan L.B. Mordani saat itu merekrut dinas-dinas intelijen rahasia baik CIA maupun Mossad Sehingga akhirnya pada saat itu terjadi kegoncangan yang luar biasa. Terutama sekali dari aspek ekonomi. Karena saat itu terjadi pelarian rupiah ke Singapura. Sehingga satu dolar pada saat itu kurang lebih 25 ribu rupiah. Luar biasa. Digoncang. Sehingga akhirnya umat Islam menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Masanya pendek, cuma delapan bulan akhirnya bergeser pada pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Gus Dur luar biasa. Ternyata umat Islam dijadikan sasaran bulan-bulanan oleh kelompok-kelompok Kristen radikal. Terutama di Ambon, hampir 3000 umat Islam dijadikan sasaran kebiadaban, sasaran pembantaian. Yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Kristen -kelompok radikal di Ambon. Tiga ribu. Yang lebih jahat, paling jahat itu pembisiknya Presiden Gustur. Oh, tiga ribu yang dibantai. Nah, pembisiknya Gustur membisikkan kepada Presiden Gustur waktu itu. Yang meninggal di Ambon cuma tiga. Sehingga akhirnya statement Presiden Gustur waktu itu. Wong yang meninggal cuma tiga. Gitu aja kok repot. Na'udzubillah. Na Karena memang gustur tidak melihat. Wong yang dibantai tiga ribu. Umat Islam yang dibantai itu tiga ribu. Ya Allah kita benar-benar. Masa itu masa-masa yang tragis. Selesai Ambon. Umat Islam dibantai lagi oleh kelompok Kristian radikal di Poso. Hampir kurang lebih seribu umat Islam dijadikan sasaran kebiadaban. Saya punya jamaah yang pernah jadi pejabat di poso. Dia tahu betul itu. Pesawat-pesawat misionaris, pesawat-pesawat penginjil, itu pesawat kecil, pesawat Cessna itu. Itu kalau turun, mendarat, itu yang diusung itu senjata-senjata otomatis. Dan itu langsung dikirim ke gereja-gereja di seluruh Poso. Senjata-senjata otomatis, sehingga akhirnya pada saat itu benar-benar umat Islam ketika lengah, yaitulah dijadikan sasaran kebiadaban. Coba kita lihat, hampir seribu. Ada satu pondok pesantren di Poso itu muslimah, pondok pesantren pondok pesantren putri. Ya Allah, kita lihat kebiadapannya sangat biadab itu, diseksa, disayat-sayat, diperkosa, dianiaya, bahkan langsung dimasukkan karung goni kemudian dilempar di Sungai Poso sehingga akhirnya banyak muslimah muslimah itu itu ada di permukaan permukaan Sungai Poso itu banyak sekali. Ini kebiadapan yang sangat luar biasa. Ini peristiwa yang tidak bisa dihapus. Hampir Ambon 3.000. Poso 1.000. Hampir 4.000. Masa pemerintahan gustur, umat Islam dibantai. Kenapa? Yang jadi pertanyaan, kenapa kita pemimpinnya Muslim? Mayoritas Muslim. Tapi kenapa kita tidak mampu menghentikan pembantaian terhadap umat Islam di Ambon dan Poso? Ini yang jadi pertanyaan besar. Ini yang jadi pertanyaan besar. Bapak-bapak, biasanya saya di beberapa tempat memang kajiannya malam. Saya biasanya pakai slide. Saya tunjukkan. Film-film Ambon, film-film Poso tentang kesadisan itu. Sehingga akhirnya umat Islam biar tahu ini realitas. Yang jadi pertanyaan kenapa kita tidak bisa berbuat padahal kita mayoritas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya berangsur dari pemerintahan Gusur menuju pada pemerintahan Megawati. Pada masa pemerintahan Megawati, kembali umat Islam dijadikan sasaran bulan-bulanan. Terutama sekali konspirasi CIA. Memang kita lihat trik dan tipsnya CIA. CIA, dia senantiasa melakukan intervensi. For bringing down a government of political system. Dia serantiasa ingin menghancurkan sistem politik sebuah negara. William Cohen, mantan menhan Amerika, dalam kajian strategis yang sempat bocor, ternyata dua negara Islam itu yang akan dijadikan sebagai sasaran objek untuk dilumpuhkan, untuk dilemahkan. Indonesia dan Pakistan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu cek. Bagaimana kecolak di dua negara ini? Indonesia dan Pakistan. Bahkan Jenderal Riyamizat Riyakudu waktu itu jadi kasat, Dia sampaikan di Indonesia hampir kurang lebih 60 ribu agen-agen CIA. Dan itu juga dia merekrut Laskar-Laskar Kristus. -Laskar Dan banyak dididik di pangkalan militer di Filipina. 60 ribu agen-agen CIA. Ini disebar di seluruh Indonesia. Sehingga akhirnya apa yang terjadi. Saat itu pada masa pemerintahan Megawati. Gerakan demonologi Islam gerakan demonologi Islam yaitu memproyeksikan Islam seperti hantu yang menakutkan sehingga akhirnya muncul stigma negatif terorisme fundamentalisme radikalisme Tim Metro TV melakukan investigasi ternyata teror-teror bom di Indonesia itu semuanya diciptakan oleh CIA. Kembali umat Islam. Terjebak dalam konspirasi. High intelligence. Intelligence tingkat tinggi. Ini real. Pada saat itu tidak kita benar-benar dijadikan sasaran bulan-bulan. Bahkan, pada masa pemerintahan Megawati, gerakan-gerakan KGB, apa KGB Pak? KGB, Komunis Gaya Baru, itu menggeliat Mei 94, kumpul di kantor YLBHI. Waktu itu dihadiri oleh Ananta Pramodya Anantatur Tokoh Lekra Dan hampir Yang kumpul pada saat itu 200 Termasuk Adnan Buyung Nasution Yang sekarang jadi Watim Pres Akhirnya didirikan PRD berubah PRD jadi partai, ikut pemilu 99, sampai hanya berubah jadi papernas partai persatuan nasional. Bahkan pada masa pemerintahan Megawati, kita lihat hampir 80 orang, komunis, itu sudah bisa duduk di parlemen, di DPR Pusat, lewat jalur PDIP. Sebagaimana ini disampaikan oleh Pangdam Jaya, itu 80 orang sekarang ini. Bahkan bisa menjadi ketua Komisi 9 DPR Pusat, itu orang komunis, Dr. Ripka Ciptaning. Bahkan dengan bangga sekali di depan Di depan kalangan Wartawan Sekian tahun katanya Baru kali ini kita bisa menguasai DPR pusat Sampai jadi ketua komisi 9 Lewat jalur PDIP Bahkan kita lihat Di kalangan mahasiswa yang terkenal dengan Liga Mahasiswa Nasional Demokratik. Itu sekarang punya kurang lebih 60 cabang di 21 provinsi. Ini komunis gaya baru. Bahkan di kampus IAIN, mereka sudah masuk di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di Fakultas Usuludin, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sehingga ketika ospek, mahasiswa-mahasiswa baru ada spanduk besar. Areal bebas Tuhan. Na'udhu billah, ateis. Bahkan mahasiswa-mahasiswa baru, IAIN, Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Usuludin. Diajak berzikir anjing bu akbar. Na'udzubillah, na'udzubillah. Luar biasa. KGB, Komunis Gaya Baru, sudah menyusup di DPR. Sekarang 80. DPR pusat, 80 orang. Di kampus-kampus, punya 60 cabang di 21 provinsi. Bahkan, yang jadi pilot proyeknya, itu di Universitas Pancasila. Universitas Borobudur, Universitas Bongkarno, Universitas UKI, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Katolik Atmajaya, dan di beberapa kampus di kawasan Bekasi. Itu sekarang jadi markas-markas KGB, Komunis Gaya Baru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kalangan militer, ini sudah jadi masalah serius. Rata-rata kelihat komunis gaya baru ini yang dijadikan sasaran buruh, tani, mahasiswa, seni. Ini sudah mulai menggeliat. Ini tantangan umat Islam. Bahkan kita lihat di beberapa bahkan menurut Pangdam. Pangdam 5, Brawijaya, ini sudah mulai di beberapa kota-kota di Jawa Timur. Nah ini tantangan bagi kaum muslimin. Bahkan pada masa pemerintahan Megawati, mata pelajaran IPS, kurikulum 2004, itu fakta sejarah G30S PKI, dihapus, Benar kira-kira Bapak-Bapak? Benar? Benar. Real. Bahkan di Jakarta Taufik Kimas. Itu sempat mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh. Ini dari kelompok-kelompok ini. KGB ini. Itu sempat diliput oleh wartawan. Luar biasa dani tantangan bagi kaum muslimin di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masa-masa setelah masa pemerintahan Megawati muncul lagi kita lihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang cukup membuat kaum muslimin di Indonesia terbelalak sampai berangsur pada masa pemerintahan SBY. Yang cukup krusial, ada tiga. Pada masa pemerintahan SBY kembali umat Islam dijadikan sasaran bulan-bulanan. Yang pertama, insiden Monas. Insiden Monas. Ketika Majelis Ulama Indonesia Pusat memfatwakan bahwa Islam Ahmadiyah itu adalah sesat sehingga akhirnya saat itu insiden Monas ternyata setelah dibongkar oleh Mabes Polri dari 64 organisasi di bawahnya leadernya itu adalah PGI dan KWI Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia ternyata Katolik dan Protestan bersatu membawai 64 organisasi seluruh Indonesia, termasuk kalangan scholar, kalangan nas, macam-macam sudah. Dan support terbesar dari kedutaan kedutaan Amerika. Saat itu PGI dan KWI jadi leader untuk mendukung Islam Ahmadiyah. Ini kan aneh, Pak. Orang Kristen dukung Islam Ahmadiyah. Baik protestan maupun katolik seluruh Indonesia. PGI dan KWI. Aneh ini. Anehnya apa? Iya, dia senang. Kalau Islam Ahmadiyah didukung, umat Islam di Indonesia akan hancur. Ini, goalnya. Sehingga akhirnya saat itu baru ada satu lembaga yang mengimbangi 64 organisasi plus PGI dan KWI. Yaitu F. P.I. Front Pembela Islam Ustadz Habib Rizieq Sehingga akhirnya kalau kita lihat menurut hukum internasional, itu sebenarnya AKKBB, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan itu kan yang bawa senjata ya kan? Sebenarnya menurut hukum internasional, yang bawa senjata itu yang di Jebloskan dulu ke penjara. Tapi ini aneh. Aneh. Yang dijebloskan dulu di penjara adalah Ustadz Habib Rizik. Tidak bawa apa-apa. Padahal menurut hukum internasional yang bawa senjata dulu itu yang diadili. Coba sampai sekarang yang bawa senjata. Bebas. Inilah anehnya hukum di Indonesia. Akhirnya apa? Kita lihat, ini bukan wilayah politik, bukan wilayah hukum, tapi ini sudah wilayah politik. Akhirnya terbongkar juga. Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Bapak Profesor Nazarudin Umar mengumumkan, Indonesia, pemerintah Indonesia tidak bisa membubarkan Islam Ahmadiyah karena ada tekanan dari Amerika, Inggris dan Kanada selesai ini pada masa SBY kemudian peristiwa yang kedua Protab Provinsi Tapanuli ternyata dibongkar oleh Mabes Polri ini adalah jaringan Kristiani Radikal Ingin memaksakan kehendak. Wilayah Sumatera Utara dia ingin menguasai. Sehingga ada tiga opsi yang dibongkar oleh Mabes Polri. Opsi pertama gagal. Opsi kedua gagal. Opsi ketiga akhirnya dibunuhlah ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Ajis Angkat. Luar biasa. Jadi kalau tidak bisa, bunuh sudah. Nah, tokoh-tokoh gereja yang sekarang masuk di sel di Mapolda Sumut, itu didatangi oleh tokoh-tokoh PGI sewilayah Sumut, tokoh-tokoh Persatuan gereja Indonesia sewilayah Sumatera Utara. Apa yang dia sampaikan? Terus, jangan berhenti. Luar biasa. Umat Islam diam, tak bisa berbuat apa-apa. Mereka tegar terus. Ini sempat dimuat di harian, eh, di majalah bulanan Suara Hidayatullah bulan Mei tentang pernyataan PGI, Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Sumut dia akan tetap berjuang untuk menguasai Sumatera Utara. Wallan tardu'ankal Yahudu. Selamanya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela kepada umat Islam. Sampai hingga umat Islam masuk ke dalam milah mereka. Peristiwa yang ketiga, pada masa pemerintahan SPI. Dibongkar oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Bapak Tengku Hamzah Toyib. Ternyata... Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Gerakan-gerakan separatis di Papua, gerakan-gerakan separatis di Papua, itu menurut Dubes Republik Indonesia untuk Australia, itu banyak disupport oleh jaringan gereja di Papua. Sehingga akhirnya bergulir sampai ke Ketua DPR, Bapak Agung Laksono, itu meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti informasi dari Dubes RI untuk Australia. Ternyata Jus, jaringan gereja punya peran untuk mensupport gerakan-gerakan separatis di Papua. Dari sinilah kita bisa melihat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa setelah kita mencoba Meruntut mulai dari masa kemerdekaan sampai masa SBI. Kita bisa mengevaluasi. Kita bisa menganalisis. Apa yang bisa kita berbuat? Apakah kita cukup hanya menonton? Apakah cukup kita hanya bertopang dagu? Allah SWT memberikan motivasi kepada hamba-hambanya. A'udhu billah inna syaitan rojim. Wa'idzillahumma sata'atum min kuwah. Siapkan. Eqdat. Eqdat. Siapkan untuk menghadapi mereka. Kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Ini perintah Allah. Eqdat. Baik fisik maupun maknawi. Baik fisik maupun maknawi. Ini perintah Allah. Bahkan kita dipanggil oleh Allah. A'udzubillahimnasaitan rojim. Ya ayuhallatina <-tuh> amanu. Intan surallah yang sorkum, wahyutabit Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong. Wahyutabit agama kum, niscaya Allah akan menguatkan kedudukanmu. Niscaya Allah akan menguatkan keimanan. Satukan umat di atas kalimah tauhid. Satukan umat di atas kalimah tauhid. Hilangkan asobiyah, taasub. Fanatik kelompok hilangkan, satukan umat. Waktu sihmu bihablillahi jamian walatafarroku. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah walatafarroku. Jangan kalian berpecah, jangan kalian bercerai bercelai. Kala Rasulullah saw aljamatu rahmatun walfurqoh adabun. Hadis Sahih Rauwah Ahmad. Bersatu itu rahmat kata Rasulullah. Berpecah itu adalah adab. Apapun jenis perpecahannya. Itu adalah adab, kata Rasulullah. Kita boleh berselisih, Kita boleh ikhtilaf. Tapi yang tidak boleh itu adalah iftirak. Perpecahan. Ikhtilaf, monggo silahkan. Jangan sampai menuju pada iftirak. Perpecahan. Ini yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Satukan umat di atas kalimat tauhid. Hilangkan ta'asub. Hilangkan fanatik-fanatik kelompok. karena itu penyakit yang akan melemahkan umat Islam. Dan kita disuruh. Sebagaimana Rasulullah memberikan arahan konkret kepada kita umatnya. Kala Rasulullah SAW. Iza tabayaktum bil'ina. Wa akhattum adnabal baqari. Wa raditum bijar'i wa taraktumul jihad. Salatullahi walaikum dhullah. La yanyu hatta tarji'u ila dinikum. Rahu Abu Dawud. Rasulullah mengingatkan kembali kepada umatnya, apabila kalian bermuamalah dengan cara-cara riba. Idhatabanyakatum bilainah, wahdatum adnab alpakari. Kalian pegang ekor-ekor sapi, waroditum biljarai. Kalian rido dengan bercocok tanam. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Artinya apa? Jika kalian sibuk dengan dunia, jika umat Islam ini sibuk dengan dunia, Wattraktumul jihad, dia tinggalkan jihad. Salawatullahalaihimdullah. Allah swt akan menurunkan kehinaan di tengah-tengah kaum Muslimin. Kalian jiwa syiah, sedikitpun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu. Hatta tarjew iladinikum, tarjek iladinikum. Kembali hingga kalian kembali kepada adinul ad hak, kembali kepada agama Allah yang hak ini. Rasulullah mengarahkan pada kita dakwah wal jihad. Dakwah wal jihad harus terus kita gerakkan di tengah-tengah umat. Bahkan ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, man jihad fi lillah, Kita Kitaul kuffar. Rasulullah memberikan jawaban. Bahkan Rasulullah mengingatkan pada umatnya, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa 'amudus shalah." qadir watu sanami jihad fi sabilillah pokok sesuatu itu adalah islam tiangnya salat puncak amal di dalam islam itu adalah al jihad fi sabilillah rasulullah memberikan motivasi Kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahidul kufar bi amwalikum wa anfusikum wa arsinaatikum berjihadlah kepada orang-orang kafir itu dengan harta-harta kalian jiwa-jiwa kalian dan lesan-lesan kalian. Bahkan Rasulullah mengingatkan, Rasulullah memberikan warning, barang siapa yang hidup, barang siapa yang mati, kata Rasulullah, selama hidupnya dia tidak pernah berjihad fi sabilillah. Selama hidupnya dia tidak pernah berjihad fi sabilillah. Bahkan sampai dalam hatinya belum pernah terbersit untuk memperjuangkan agama Allah yang hak ini. Kalau dia mati kata Rasulullah, mata ala subatim so min nifaq, maka matinya termasuk dalam salah satu cabang-cabang kemunafikan kata Rasulullah. Ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf agak lama lebih 20 menit tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kami tutup Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Monggo, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga hal yang perlu kami sampaikan, tapi E, berbeda arah. Yang pertama, kepada Takmir, e, sebelum acara ceramah dimulai, seandainya penceramah ini belum dikenal oleh jamaah, tolong disampaikan kurikulum VT-nya. Terserang saya tertarik sekali dengan Bapak Andri Kurniawan ini Begitu menguasai seperti jaringan intelijen itu. saya ingin tahu bagaimana latar belakang Bapak. Kemudian yang kedua, ini hanya harapan. E, kalau saya ikuti dari awal sampai akhir tadi, saya mengharap kepada jamaah, untuk tidak menyimpulkan bahwa disampaikan oleh Ustad tadi merupakan kampanye terselubung, capres. Kalau saya ikuti tadi yang jelas dari tiga capres capres. yang dua sudah bawa paparkan tanda petik untuk tidak dipilih. Yang dua, Pak SBY dan Megawati. Sih tinggal satu, Pak. Ini ya, seolah-olah mengarah kepada siapa kita harus milih. Gitu ya, yang intens terhadap Islam. Gitu. Tolong jamaah untuk simpulkan sendiri. Saya tidak ingin mengiring ke sana. Kemudian yang ketiga ini, Pak, yang uh, ingin saya sampaikan. Uh, bagaimana kita bisa mengajak teman kita. Khususnya kelompok nahdiin untuk bisa menghadapi kristenisasi, sementara tokoh-tokoh mereka beserta jaringannya itu justru merangkul mereka jadi nah di ini terkenal berhadapan dengan teman tapi berpelukan dengan lawan ya ABG anak buah gustur yang tentu banyak sekali menunjukkan tingkah-tingkah yang terlihat justru mendukung Kristen. Sebagai contoh misalnya pada tahun 2000 Insyaallah itu Banser itu justru mengamankan gereja dari teror bom. Gitu. Dan tidak hanya itu ternyata juga ikut mengamankan menjelang Idul Fitri saat Ramadan eh, terhadap kompleks WTS eh, Surabaya yang terkenal ya? Doli, ya. itu diamankan oleh Banser. Nah, kemudian di Blitar, ini juga saya dengar di daerah Rawan, di Kulingi ke utara mana dia, Doko, ternyata di sana itu juga galak sekali kritisasi, setelah kita itu ingin menanggulangi, ternyata kita berhadapan dengan teman sendiri, yaitu dari kelompok Natiin yang mereka notabene ada isu menerima sumbangan tiap masjid itu berapa juta atau berapa puluh juta gitu. Nah yang ingin saya tanyakan bagaimana kita mengajak mereka-mereka itu agar bisa uh, bersatu seperti anjuran ustaz terakhir tadi untuk menghadapi lawan terutama uh, kristianisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah eee uh, apa yang kami paparkan, itu adalah kajian akademik, ilmiah, dan fakta otentik, tidak mengarah kepada politik praktis. Jadi, pertama, pernah kami serahkan pada takmir tentang buku yang kami tulis yang pertama, yaitu Harukatus Suhyun di Indonesia, yaitu Gerakan Zionisme di Indonesia. Nah insyaallah buku yang kedua yang ini akan kita anu, kami mau selesaikan yaitu tiga tantangan umat ke depan. Yang pertama, jaringan Ordo Yesuit ditopang oleh Kristiani Radikal dan yang kedua KGB, komunis Gaya Baru. Yang ketiga, kelompok sekuler liberal. Nah, kelompok sekuler liberal ini ditopang oleh jaringan CIA, Dinas Intelijen Rusia Amerika Serikat. Sebagaimana Victor Mercerity, deputi CIA, dia mengumumkan bahwa The Asia Foundation yang sekarang markasnya di Jalan Aditya Warman Jakarta Selatan itu adalah jaringan CIA. Program yang diusung, isu-isu yang diusung adalah pluralisme, menganggap semua agama sama, sekulerisme, liberalisme, feminisme, kesetaraan gender, demokrasi, HAM. Nah, ternyata dari The Asia Foundation ini punya kaki punya kaki. Untuk bergerak itu punya kaki. Kaki-kakinya ini di Indonesia kurang lebih 30 organisasi Islam. Baik Muhammadiyah maupun NU NO. Jadi, kalau bapak-bapak ingin tahu apa yang saya sampaikan ini tadi, ini masih global. Saya sudah punya konsepnya. Itu boleh difotokopi. Jadi 30 organisasi Islam itu itu ada dari Muhammadiyah, dari NU. NO. Lengkap. Alamat-alamatnya dan siapa-siapa yang menerima. Lengkap. Itu bisa dilihat, bisa diakses website theasiofoundation.com. Itu 30 organisasi Islam. Makanya gerakan liberalisasi, gerakan jaringan Islam liberal ini yang masuk ke kampus-kampus luar biasa. Satu lembaga Islam saja, satu lembaga Islam, itu disupport 1,4 miliar rutin. Pimpinannya itu digaji 3.000 US USD. Kalau dikos 9.000 berarti 27 juta. Itu satu lembaga. Padahal ini 30 organisasi Islam. Kemudian CIA itu Memunculkan lagi, mendirikan tahun 2003, mendirikan Live for All. Live for All itu pelindung dan penasehatnya Gustur. Kemudian presidennya adalah Holland Taylor. Ini orang Zionism, orang Kristiani Zionism. Kemudian penasihat-penasihatnya yang di atas telah Gustur Gusmus. Kemudian Profesor Safi Maarif. Kemudian Profesor Abdul Munir Mulkan. Kemudian Profesor Amin Abdullah. Lengkap. Kemudian ada lagi Profesor Nasir Hamid Abu Zaid itu dari Mesir dan sudah dihukumi murtad oleh 3000 ulama Mesir. Itu diminta ke Indonesia, ditarik ke Indonesia untuk kumpul dengan ini tadi. Program-programnya yang pertama, programnya yang sekarang ini sudah digerakkan, pemberian beasiswa kepada dosen-dosen IAIN, dosen-dosen di seluruh lembaga pendidikan Islam. Mereka tidak dikirim ke Mekah, ke Madinah ndak mereka dikirim ke Universitas Leiden, Belanda. Ke Universitas Franco, Jerman. Di Mexikil, Kanada. Rata-rata. Berangkat. Islamnya masih murni. Pulang. Sudah kena brainwashing. Sudah dicuci otaknya. Ini. Kemudian. Program kedua. Mereka menerbitkan buku-buku pluralisme. Menganggap semua agama sama Itu digerakkan Bahkan salah satu media yang didukung adalah Majalah Sirah Dia dia mencoba memutarbalikan fakta Bahkan dia juga menciptakan ini Yang hasil gabungan antara Gustur, Profesor Safi Imarif Dan Yayasan Bineka Tunggal Ika Gabung ya Bergabung Hasil penelitian Juli Kodir dan teman-temannya itu di-backup oleh Live for all di Motori Lugustur dan Profesor Safi'i Ma'arif. Judulnya Ilusi Negara Islam. Akhirnya apa? Orang yang meneliti takut. Pak. Karena apa? Itu sudah diputar balikkan faktanya. Tidak sesuai dengan hasil penelitian. Salahnya mereka ini. Jadi itu direkrut oleh CIA lewat Live for All. Kemudian Gostur, Profesor Safi Ma'arif dicatut. Kemudian Yayasan Bini Katunggal Ika juga direkrut untuk menerbitkan sebuah buku ini. Sampai akhirnya penelitinya takut pulang ke Madura. Kenapa kalau dia pulang ke Madura pasti di... apa pak? Sudah dikalungi celurit. Takut itu. Karena apa? Hasil penelitiannya tidak sesuai dengan apa yang sudah jadi buku itu. Diputar balikkan oleh Live for All Amerika. Ya memang seperti itu Amerika ingin adu domba. Di Jogja sekarang ini sudah terjadi adu domba. Antara Ma'arif Institute yang dimotori Profesor Safi Ma'arif Gusdur, dan Yayasan Bineka Tunggal Ika. Sudah terjadi. Di Jogja sudah terjadi. Ini jaringan Live for All. Kemudian programnya mengirim tokoh-tokoh Jawa Timur ke Israel. Sudah. Yang berangkat Profesor Safiq Mugni. Ketua PW Muhammadiyah. Kemudian jadi yang dari Muhammadiyah 2 dari NO 3. Berangkat dibiayai oleh Live for All. Ini agen CIA. Berangkat sampai di Israel Dia disuruh fatwa Untuk menjelek-jelekkan Saudaranya sendiri Hamas di Gaza Dia fatwa Menjelek-jelekkan saudaranya sendiri Harakatul mukawam al-islamiyah Di Gaza Sepulang dari sana Tokoh-tokoh Jawa Timur pulang Gaza di Habiskan oleh Israel terjadilah apa, peristiwa yang sampai memakan korban kurang lebih 1400 kaum muslimin di Gaza dibantai oleh zionisme Yahudi. Tislah umat Islam Jawa Timur, Tokoh umat Islam Jawa Timur, baik Muhammadiyah maupun NU NO, fatwadi Israel dan itu dimuat di harian har Israel. Makanya ini bodohnya tokoh-tokoh Islam Ya mungkin ini tadi mumpung ya kan kan gratis ya kan dibiayai semuanya ini peristiwa yang cukup mengenaskan. Kemudian pertemuan tokoh-tokoh liberal dibiayai oleh Live for All di Bali dan itu sudah dimotori oleh Gus Judulnya adalah peristiwa pembenar legitimasi peristiwa Holocaust. Dan akhirnya Gus Dur membenarkan peristiwa Holocaust. Padahal itu adalah Al-Qadhab. Kebohongan Zionisme Yahudi untuk menarik simpati seluruh dunia ini. Jadi yang kelima programnya melawan kelompok Wahabi. Jadi Live for All sudah terang-terangan lewat website-nya. Orang-orang yang tidak mau tahlilan, orang-orang yang tidak mau yasinan, orang-orang yang tidak mau kekuburan-kuburan keramat, itu adalah musuh live for all. Bahkan ada pondok pesantren di Jawa Timur ini, saya tidak mengomong karena itu nanti bisa jadi masalah, dibiayai oleh live for all untuk men mencetak judul bukunya Awas. Wahabi. Awas Wahabi. Disebar di seluruh Jawa Timur. Sebuah pondok pesantren dibiayai oleh Lifor All. Di dalam buku itu ditulis kriteria Wahabi pertama, tidak mau tahlilan. Kedua, tidak mau yasinan. Ketiga, tidak mau ke kuburan-kuburan keramat. Ya, tidak mau ke, ke bentuk-bentuk kesyirikan kayak itu. Nah, itulah musuh. Nah, itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini resmi jadi musuhnya Live for All yang dikomandani oleh Gus Dur. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Live for All sekarang ini sudah bergerak. Jadi The Asia Foundation itu untuk kampus ke atas kalangan cendekiawan menengah ke atas. Live for All itu untuk kalangan menengah ke bawah sampai ke fukorok masyarakat. Bahkan programnya sekarang ini dia akan merambah ke kalangan fakir miskin untuk dimasukkan pemikiran demokrasi, HAM, pluralisme, sekulerisme, kesetaraan gender dan itu. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Live for all itu mencoba untuk menyewa grup-grup musik di Indonesia. Yang paling elit adalah grup dewa. Jadi jangan kaget. Di Malang, di tempat saya di Malang. Hampir tiap minggu. Durasinya tiap minggu. Kalau tidak di lapangan rampa, di depan stasiun kereta api, di depan balai kota. Rutin sudah Konser-konser musik Ini memang dibiayai Luar biasa Tujuannya apa? Untuk menghancurkan akhlak Pemuda dan pemudi Islam Ini real di Malang Apakah itu juga di Blitar? Belum mbak? Belum Konser-konser musik itu biayanya luar biasa Pak. Tiap minggu. Itu kalau, ya Allah, kalau itu biayanya luar biasa itu. Tapi itu jadi rutinitas tiap minggu. Jadi yang yang kita lihat audiennya itu mayoritas pemuda dan pemudi. Mahasiswa, mahasiswi. Luar biasa. Tujuannya untuk menghancurkan itu ahlak. Jadi kita diserbu dari segala macam arah. Ini. Saya kira itu Pak jawabannya. Tadi. Nah sekarang bagaimana untuk menyadarkan saudara kita, terutama sekali dari masalah kristenisasi tadi. Memang kalau kita tinjau dari historis, mulai dari mbahnya dulu pak, mulai dari mbahnya dulu, kita lihat sampai terjadi peristiwa perang Jamal, perang Sifin. Itu kalau kita kaji secara akademik, itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama, itu dari kalangan non muslim. Dari kalangan non muslim. Dia masuk Islam tapi tujuannya bukan murni, tapi tujuannya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Itu namanya kelompok zindik, kelompok zindik. Yang kedua, ini kelompok ahli ibadah. Ahli ibadah. Menurut Aisyah radhiyallahu anha Istri Rasulullah, memang ahli ibadah ini, mudah sekali dihasut, mudah sekali dijadikan alat. Kenapa? Dia tidak faham terhadap realitas. Dia tidak faham terhadap keumatan. Yang sudah pokoknya ibadah, ahli dia sudah kalau ibadah itu. Akhirnya digunakan oleh, dijadikan alat oleh musuh-musuh Islam, mau. Contoh konkret yang tadi di, joko itu iya kan Pak yaitu tadi ini kelompok ahli ibadah yang ketiga ini kelompok hubbud dunya pada masa itu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan dia minta persamaan gaji padahal pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sudah jadi proporsional terutama sekali veteran-veteran perang Badar Tidak bisa Pak disamakan dengan yang baru iya kan itu proporsional tapi ini kelompok hubbutunnya ini meminta kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk persamaan gaji. Akhirnya tiga kelompok ini dimanfaatkan oleh musuh Islam untuk diadu domba sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kalau kita runtut sejarah ini bergulir sampai hari ini. Tiga kelompok ini akan terus berperan Bisa dijadikan alat oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Kelompok mu'alaf ini yang tidak murni, ini ya, tidak murni masuk Islam, tapi dia untuk taktik saja. Yang kedua ahli ibadah nggak ngerti masalah keumatan. Yang ketiga kelompok hubudunnya ini dia terlalu cinta dunia, masa bodoh terhadap din ini. Itu yang dikejar. Nah, ini mudah. Oleh karena itu, tiga kelompok ini, kita harus bisa memanage. Jangan sampai didahului oleh musuh-musuh Islam. Kita harus bisa memanage. itu Tiga kelompok ini. ini. Saya kira itu, Pak. Ada yang lain? Moga, Pak. dalam hatinya. Di situ disebutkan tidak ada temburu terhadap agamanya karena agamanya diletekan tidak mempedulikan dan lainnya tidak peduli terhadap keluarganya apabila ia berbuat dosa dan lain-lainnya maka di situ tidak mempunyai sifat temburu berarti tidak Mempunyai iman. Apa betul Pak? Pak ya. Bapak, Ibu-Ibu yang dirahmati Allah. Ghirah, kecemburuan terhadap Islam itu harus dimunculkan. Fanatik, fanatisme terhadap Islam itu harus dimunculkan. Ya kan? Karena itu satu hal yang bisa memberikan motivasi kita untuk memperjuangkan Adinul Haq ini. gitu pak. Nah, manakala umat Islam ini sudah tidak lagi punya kecemburuan terhadap Islam. Ya sudah, Pak. Akhirnya seperti buih tadi itu. Ya kan? Seperti buih. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain. Kita tidak bisa menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, makanya tokoh-tokoh ulama Jawa Timur, barusan saja, itu sudah memunculkan di publik memunculkan di publik permintaan tokoh-tokoh ulama Jawa Timur minta kepada pemimpin ke depan pemimpin Indonesia ke depan siapa yang berani membubarkan aliran sesat di Indonesia ini itu saja tokoh-tokoh ulama Jawa Timur tidak, tidak minta apa-apa siapa pemimpin ke depan yang berani Membubarkan aliran-aliran sempalan Yang itu justru diciptakan oleh musuh-musuh Islam Untuk menghancurkan Islam dari dalam Di Malang saja Pak, di Malang saja Itu kurang lebih sudah 15 aliran sempalan Mereka tenang-tenang saja Padahal ini masalah krusial Umat Islam hanya dininabobokkan dinibak, dinibak, dengan ekonomi yang penting BBM turun, sembako turun, enak sudah. Masalah akidah, diam. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau umat Islam sudah masalah akidah dianggap nomor dua. Ingat, salamualaikum warahmatullah. Ala, Allah akan menurunkan kehinaan, walaupun ekonomi umat Islam kuat. Bapak lihat di Stockholm, Swedia. Ekonominya kuat, makmur, sampai orang nganggur saja digaji oleh negara. Orang nganggur, pengangguran itu digaji oleh negara. Tapi apa yang terjadi? Dari sisi din, hancur. Masyarakat, umpama rem itu sudah blong. Sudah blong. sudah, Keluarga, blong. Sudah muncul banyak broken home. Akhirnya apa? Benar. Di Stockholm, Swedia Makmur. Tapi dari sisi keagamaan. Dari sisi ahlak. Hancur. Nah ini. Jangan sampai Indonesia. Seperti itu. Kita boleh. Ekonomi boleh. Tapi akidah ini. Ini, ini pijakan. Basic. Yang harus kita jadikan nomor satu. Kuatul akidah, kuatkan akidah. Otomatis aplikasinya, ya kita harus mengerem ini Islam ya apa yang men, yang yang menghantam istilahnya Islam Islam sempalan ini, ini harus ada kebijakan dari elit kita. Ada yang lain pak, monggo silakan. Yeah. Masalah jamaah haji pak. Ya. Setelah membaca dalam Surat kabar bahwa jamaah haji calon jamaah haji ini harus divaksinasi meningitis. Yang ternyata meningitis itu bahannya ada unsur babi yang haram bagi umat Islam. Namun uh, dari pemerintah lewat Departemen Agama, eh, Departemen Kesehatan jamaah haji harus disuntik meningitis. Meskipun itu mengandung unsur babi. Apakah keharusiaan yang disediakan itu memang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Islam atau menginginkan agar ibadahnya umat Islam tidak sempurna atau memang orang Indonesia ini Uh, hanya mengikuti apa adanya saja. Ya. Lalu bagaimana kalau itu memang benar-benar mengandung unsur babi kalau dipaksakan kepada calon jemaah haji? Bagaimana tindakan Gus Miftah umat, umat Islam, tokoh-tokoh Islam untuk menentang itu? Sekian. Ya. Jasa kubahir, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masalah akidah saja. Kita tidak bisa berbuat. Akidah saja. Apalagi masalah itu. Ya kan? Itu semuanya tidak lepas daripada konspirasi. Masalah akidah saja. Padahal kita mayoritas. Kita mayoritas kan? Coba. Elit. Karena ada tekanan dari Amerika. Inggris dan Kanada. Akhirnya diserahkan pada masing-masing pejabat daerah. Baru pertama kali pejabat daerah seorang gubernur Sumatera Selatan yang berani membubarkan Islam Ahmadiyah di wilayah Sumatera Selatan. Baru pertama kali. Sementara gubernur yang latar belakangnya Ustadz Kiai tidak berani. Nah ini kan aneh. Gubernur di Sumatera Selatan itu bukan background kiai, bukan background Ustadz, bukan background ulama, tapi berani membubarkan Islam Ahmadiyah di wilayah Sumatera Selatan. Kenapa di Jawa ini, ya kan? Nah, ini ini bah yang jadi pertanyaan besar kita. Berarti nah ini akidahnya yang perlu di ya ini karena dhaful akidah. Ya, Jadi bukan labelnya, tapi akidahnya yang perlu dibangkitkan kembali. Saya kira gitu Pak, jadi semua tidak lepas. Jangankan masalah vaksin dari, masalah akidah yang paling mendasar sekali tidak bisa kita. Apalagi masalah-masalah itu, belum lagi masalah-masalah intervensi. Kenapa? Kita lihat, Barat akan senantiasa melakukan intervensi infiltrasi total di seluruh dunia Islam termasuk di Indonesia ini baik lewat intervensi militer contoh di Pakistan, Afghanistan, Irak, penyusupan intelijen di Indonesia, kontrol politik ya. Bahkan kita lihat dominasi budaya, pengendalian ekonomi, itu mereka terlibat. Kenapa? Target mereka 2025 Indonesia harus bisa ditaklukkan. Itu targetnya. Pak. Jadi ini sudah jadi program. 2025 Indonesia harus sudah bisa ditaklukkan. Dari Eropa ada program ISA. Dari Amerika ada program evangelis. Mereka bergabung jadi satu. Start 2005. Start 2005 Goal 2020 Indonesia Sudah harus muncul Proses transformasi Indonesia Artinya apa? Yang diinginkan mereka 2020 Akan terjadi pemurtatan besar-besaran Di Indonesia Itu yang diinginkan Dan buku transformasi Indonesia Itu sudah disebar ke seluruh gereja-gereja seluruh Indonesia Ini tantangan umat Islam ke depan Ada istilah destruction of hated state Mereka ingin menghancurkan negeri Jargon yang dimunculkan No growth, no acceleration Lewat apa? Mereka mencoba lewat mix submission Misi campur, intervensi politik Intelligent, ekonomi, dan sebagainya Tujuannya apa? Itu tadi Muncul sinterklass 2020 Diharapkan Indonesia Akan terjadi proses Transformasi Artinya apa? Pemurtatan besar-besaran Dari seluruh lini Nah ini tantangan umat Islam Di Blitar dan di seluruh Indonesia Apakah kita harus diam saja? tentu kita harus bangkit, ngajak umat bersatu untuk menghadapi tantangan ke depan. Jaringan Ordo Yesuit Kristiani Radikal, KGB dan kelompok skoler liberal. Ini menjadi tiga tantangan ke depan bagi umat ini. Oleh karena itu, satu-satunya solusi ya kita harus kembali kepada apa yang tadi disampaikan, saya sampaikan tadi dari beberapa pesan-pesan normatif yang sudah benar-benar itu sudah hendaknya kita bangkitkan apa yang sudah disterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira itu. Tapi kurangnya saya mohon maaf. Tadi dikatakan bahwa puncak dari ibadah adalah berjihad. Setelah kita mengetahui kemungkaran masalah vaksinasi meningitis yang mengandung unsur babi, apakah kita tidak seharusnya berjihad untuk menentang itu? Dan kalau kita berjihad Seperti saya ini Termasuk orang kecil Tentu membutuhkan pimpinan Seperti Bapak ini mungkin Dapat ditokohkan Memimpin berjihad Untuk menentang Masa tersebut Bapak-bapak yang dirahmati Allah Insya Allah tokoh-tokoh majelis ulama Indonesia Pusat Sudah berjuang Insya Allah Jadi kita optimis Jangan sampai kita lemah Toko-toko ulama kita di pusat, insyaAllah dia akan berjuang untuk ini. Kenapa jelas-jelas itu haram hukumnya bagi umat Islam, terutama yang akan berangkat haji dengan vaksin yang mengandung babi. Itu sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, haram hukumnya. Tinggal sekarang ini, toko-toko di pusat, elit di pusat akan terus bergerak. Dan saya kira insyaAllah kita optimis, tidak boleh pesimis. Saya kira gitu lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah pengajian pagi yang saya hormati. Demikian tadi paparan dari Ustaz Insinyur Andi Kurniawan MA dan semudah mudahan Uh, apa yang diutarakan tadi bisa menambah hasanah keilmuan kita Dan semoga uh, ini semua bisa menjadi oleh Allah Bisa dicatat sebagai satu niatan ibadah kepada Bapak Ibu sekalian uh, Apabila ada kurang lebihnya dalam membawakan acara ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.